Bersama Pendeta Bigman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera, sosok yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Kembali kita bertemu Nah sekarang kita akan membicarakan bagian kedua Dari Matius 4, sampai 11 Matius 4, sampai 11 Dengan tema besar kita menang atas pencobaan Sekarang subtema yang akan kita pikirkan Yaitu ayat ketiga dan ayat keempat Ketika setan berkata Buatlah batu ini menjadi roti Nah Kita akan membaca pasal 4 dari kitab Injil Matius Ayat 3 dan ayat 4 Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Susuraku gue yang kekasih sangat menarik sekali Kondisi Yesus pada waktu itu adalah suatu kondisi yang sangat tepat untuk digoda. Suatu kondisi yang sangat tepat untuk ditawarkan. Artinya ingin saya katakan adalah... Iblis datang selalu tepat pada waktu di mana kita ditawarkan sesuatu yang memang sangat kita butuhkan. Perhatikan. Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Yesus lapar karena memang sudah puasa dan itu wajar. Yesus lapar itulah kondisinya. Dan itulah kenyataannya. Jadi... Yesus jelas lapar dan butuh makanan Orang lapar membutuhkan makanan Sehingga makanan yang ditawarkan Sungguh simpatik Menjadi sebuah solusi atau jalan keluar Yang sangat menarik Bukankah begitu saudara? Oleh karena itu dalam kondisi lapar Ketika orang menawarkan makanan Pasti dia sahabat yang akan kita respon dengan baik Waktu kita lapar Orang menawarkan makanan Maka kita akan menganggap dia alam malaikat Yang sejati yang dikirim Tuhan untuk menolong kita Saya kira Ketika iblis yang bijak itu yang hebat itu selalu datang tepat pada waktu membuat banyak, membuat banyak manusia terjebak menikmati pertolongan iblis. Uniknya bisa jadi dalam nama Tuhan. Kenapa? Apa yang dikatakan iblis nggak salah? Iya kan? Dia berkata apa? Jikalau Engkau nyalah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Dan memang yang sana Allah kok? Benar kok. Iya, mestinya kan dia bisa lakukan? Bisa. Kenapa tidak? Kenapa? Tidak. Bukankah dia lapar? Bukankah dia butuh makanan? Ya. Seharusnya lah orang yang lapar itu pasti kondisi fisiknya menurun. Lelah. Pasti orang seperti ini bisa menjadi sangat rakus terhadap makanan ketika makanan ada. Minimum minuman. Dia akan meraungnya, dia akan menjadi tampak liar seperti orang tidak makan lama. Dan memang dia sudah lama tidak makan. 40 hari dan 40 malam. Nah oleh karena itu susu sesuatu yang kekasih. Kondisi yang sangat aktual, satu kondisi yang sangat real mana setan datang dan memberikan penawaran pada Tuhan Penawaran yang sangat tepat, roti Kawanan Allah bisa kau bikin, betul sekali setan Ia tidak salah, ia tepat dalam berkata-kata Tetapi yang menjadi salah dan tidak tepat adalah motivasinya Nah ini jadi repot Karena kelihatan luar dia tampak mulus, sangat simpatik Tapi di dalam dia busuk dan menghancurkan Tetapi itulah bakat setan memainkan Peran-peran yang tampaknya wah rohaninya, tetapi wah pula busuknya. Maka luar dan dalam menjadi tidak sama. Oleh karena itu susrah, apa yang dikatakan oleh setan ini menjadi suatu penawaran yang sangat hebat. Setan bisa memberikan tepat sasaran kepada orang yang lapar. Tepat pada kebutuhan karena roti. Tepat. Yang dikerjakan setan itu sepertinya merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan. Sepertinya sudah saya bilang tadi menjadi sangat menarik. Nah itu sebab sebetulnya banyak sekali orang jatuh ke dalam godaan setan, jatuh ke dalam pencobaan. Iya, justru karena dia menganggap apa yang didapatnya itu menjadi jalan keluarnya. Contoh saja kalau saudara ini lapar, lalu datang ada penawaran roti, doang kalian mujizat karena kan tuhan yesus bisa bikin batu jadi roti kan, mujizat dong, jadi roti saudara makan kan? Maka saudara akan berkata wah ini mujizat luar biasa lalu saudara makan. Tapi saudara lupa bahwa saudara sudah melakukan apa yang dikehendaki setan Bukan apa yang dikehendaki Tuhan Saudara lupa bahwa saudara sebetulnya sudah mengabaikan ketetapan-ketetapan Tuhan Melakukan kehendak setan Lalu saudara bilang, ah pak kok ngeri banget Jadi gimana dong kita tahu bahwa ini kehendak Tuhan atau kehendak setan Dengarkan kalimatku Kalau itu kehendak Tuhan dalam hidupmu Pasti ada perubahan radikal yang terjadi Ketenangan dan damai sejati. Kalau itu kenak Tuhan dalam hidupmu. Pasti dia akan mengajarkanmu bukan hanya melulu hal-hal arhia dan jasmania. Dia akan mengajarkanmu hal-hal yang rohania. Maka segala apapun yang berbau penawaran hanya jasmania. Berpikirlah baik-baik. Apa iya itu Tuhan mau? Pikir baik-baik. Ya Tuhan bukan tidak mampu. Yesus bukan tidak mampu bikin batu jadi roti. Mampu. Tapi dia tidak lakukan tuh. Tidak petantang-petentang demonstrasi mujizat dan seterusnya. Hati-hati saudara-saudara. Ini Yesus. Yesus bukan sus ya Kalau sus banyak sih memang begitu Sus A, sus B, sus C begitu. Ya. Ini Yesus Tuhan kita yang hidup tubuh Allah yang ajaib itu Wow luar biasa sekali Dia bisa melakukan tetapi tidak melakukan Padahal dia membutuhkan roti Bukan tidak, dia lapar Tetapi dia tidak akan pernah melakukan apapun Oleh dan karena keinginan setan Itu penting untuk saudara mengerti Yesus bisa membangkitkan orang mati Bukan hanya roti. Yesus bisa memberi makan lima ribu orang. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Hanya dengan lima roti. Dua ikan. Apalah sulitnya membuat batu jadi roti. Seterhana sekali bagi dia. Tapi dia tidak melakukannya. Oleh karena itu menang atas pencobaan menjadi sangat menarik adalah pertama. Susur, kita harus memahami bahwa roti memang kita perlukan. Tetapi firman Allah pun amat sangat kita perlukan. Saya kira ini banyak terabaikan di dalam realita kehidupan manusia ya. Sehingga kita terjebak pada perangkap kebutuhan roti Mengabaikan melupakan tentang nilai kebutuhan rohani Yaitu firman Allah Oleh karena itulah di dalam kasat mata yang telanjang Apa yang bisa kita lihat langsung begitu maksudnya Maka kenyataan hidup kita sebetulnya satu hidup yang sangat ironis Yesus ditawarkan peluang terbuka tetapi dia tidak mau melakukan tetapi kita dengan kesadaran yang penuh, dengan bertarung, dengan berjerih payah, bersusah-susah, kita justru melakukan perlawanan kepada kehendak Tuhan. Iya itu. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, firman menjadi kurang penting dibandingkan roti. Maka kita bangun pagi-pagi menerobos kemacetan Kota Jakarta ini yang tambah macet sesudah basuwe ini. Ya. Menerobos kemacetan Jakarta. Karena Anda harus mencari alternatif untuk 3 in 1 yang bukan hanya pagi tetapi juga sore di seputar Sudirman. Anda harus mencari dan melewati hal-hal yang seperti itu. Untuk mendapatkan sesuatu nasi yang bernama roti. Untuk dibawa pulang. Dan untuk roti ini, susrah, kita bisa excuse tak lagi berdoa pagi karena maklum. Kalau terlambat kereta atau terlambat bus atau terlambat berangkat bisa macet. Jadi firman itu kita abaikan demi roti yang kita mau uber di kant yang dia apa di tempat yang bernama kantor di tempat yang bernama studio di tempat yang bernama apapun itu, dah jadi demi roti ini kita tinggalkan firman tragedi bukan demi kesibukan banyak ibu-ibu mengabaikan firman atas nama mengurus anak-anak mengurus suami yang mau berangkat kerja firman diabaikan siang-siang dong siang-siang oh, kan harus ikut arisan sore-sore dong lah sore kan suami udah kembali lagi pak. Ya, anak anak belajar Jadi, yang ada waktu Lu kok gitu? Demi roti Yang penting kan roti, Pak Anak saya makan dan hidup Sudah, itu kenyataan kita Oleh karena itu sebenarnya sangat tragedi, sangat ironi Karena ternyata di dalam perjuangan kehidupan kita Orang-orang yang percaya kepada Yesus Semangat Yesus mengutamakan firman lebih dari roti berbalik Kita bisa berani mengabaikan firman asal ada roti Asal mendapatkan roti. Ini menjadi kesalahan pertama di tengah-tengah kehidupan kita, membuat kita menjadi rapuh. Sehingga mudah dihantam oleh si setan dalam berbagai pencobaan yang datang. Sehingga kita seperti pecundang dan tidak pernah menang. Nah, oleh karena itu, susur aku kekasih, ini menjadi bagian penting untuk kita pikirkan bersama-sama sekali lagi bersama-sama kita pikirkan. Bagaimana mungkin kita mengabaikan firman demi roti. Karena itu belajarlah untuk memperhatikan baik-baik Bagaimana mengubah sikap hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan kita Jika lu tidak demikian, maka tidak ada nilainya hidup ini Kita melihat bagaimana Yesus menjawab daripada godaan setan itu apa dia katakan ya. Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari firman Allah Penaklukan kepada firman Allah Ini bukan berarti Yesus anti roti Tidak Yesus tidak anti roti Karena dia juga makan Yesus tidak anti roti Karena roti juga yang diberikannya kepada 5 ribu orang Ketika dia membuat 5 roti 2 ikan cukup untuk 5 ribu orang Hebat, belum termasuk perempuan dan anak-anak Jadi Yesus Waktu menaklukkan diri pada firman Allah Bukan berarti anti kepada roti Saudara juga jangan salah paham Saudara juga jangan bilang ah Mulai besok aku berhenti kerja sajalah Aku gak mau kerja-kerja Yang penting firman Allah anda kepada rumah tangga yang bertanggung jawab atas rumah tangga, bertanggung jawab atas istri dan anak-anak. Bisa ngomong gitu kan, gawat. Saya bisa mengatakan, bisa menjamin, bisa mendekati, pasti orang itu frustrasi di dunia kerjanya. Lalu dengan alasan itu semua dia lepas. Tapi kalau original utuh, siapa yang mau melepas. Oleh karena itu saudara, Kecuali oleh karena dan apabila Tuhan berkenan, menyatakan cinta, kasih, dan kekuatan, barulah kita kuat melakukan tanpa pertolongan Tuhan kita bukan apa-apa jadi penaklukan pada Firman Allah memerlukan semacam exercise pelatihan terus menerus dari hal-hal yang kecil ya biasakanlah jadi disiplin dalam saat teduh saudara menjadi bekal awal untuk menumbuhkan iman percaya membuat kita kuat atas pencobaan bahkan memenangkan sehingga kita tidak terjatuh tersungkur merengek berteriak-teriak padahal Kelemahan, kesakitan, kepahitan yang muncul adalah ulah kita. Yang mengabaikan firman Allah demi roti. Yesus memang tidak anti pada roti. Tapi roti bukan menjadi segala-galanya. Bahkan termasuk dalam masa-masa kelaparan yang luar biasa. Oleh karena itu, penaklukan pada firman Allah sebetulnya adalah bagaimana orang dengan jitu meletakkan dirinya, posisinya, pada tempat yang seharusnya. Kita kan sebagai anak Tuhan, laskarnya Tuhan, Kan sudah pada tempatnya kita tunduk pada kehendak Tuhan. Kan begitu tau. Nah? Maka sudah pada tempatnya kita mengutamakan Tuhan. Kita kan bukan anak roti. Kita hidup juga bukan dari roti. Sekalipun roti yang kita makan bisa membereskan pencerna. Tapi kalau Tuhan sang sumber jeki tidak memberikan. Dari mana kita temukan roti? Mazmur Mursa 1, 2, 7. Banyak sekali pekerjaan CSI yang kita lakukan. Padahal Tuhan menyediakan segala sesuatu pada waktu malam. Dan waktu kita memakan roti dengan keringat yang sangat berat itu bukan karena pemberian Tuhan. Kan bodoh sekali kita jadinya susur aku. Oleh karena itu bagaimana kita mau beriman kepada Tuhan menjadi sangat penting sekali. Penaklukan kepada firman Allah. Itulah yang akan memberikan kehidupan sejati bagi kita. Iman percaya yang teguh. Bukan sekedar fenomena jasmani yang kita urus-urus. Banyak orang sangat sehat tubuh fisiknya. Banyak orang sangat kuat tenaganya. Banyak orang sangat luar biasa penampilannya. Tetapi miskin dan busuk hatinya, miskin dan busuk imannya, kan menyedihkan sekali dan Oleh karena itu, hal-hal seperti ini perlu untuk kita kerjakan betul-betul di tengah kehidupan kita Untuk menemukan kesejatian makna Abrahamis loh, pernah mengatakan di dalam teori kematangan atau teori motivasi, kenapa seseorang bekerja begitu Ya, Nah kalau ditarik dunia kerja dia mengatakan orang bekerja pertama karena kebutuhan basic neednya Yaitu sandang, pangan, papan Hal-hal yang materi Itu sebab orang bekerja untuk cari uang Bahkan rela menyikut kiri dan kanan demi uang Bahkan permusuhan pun bisa muncul dengan sesama teman demi uang Tarik-menarik jabatan membuat orang bisa banting-membantingkan fitnah-memfitnah demi uang Maka menarik sekali apa yang dikerjakan, dikerjakan, dikerjakan menurut Macello orang paling rendah carinya yaitu sandang, pangan, papan. Kalau sedikit naik dikatakannya orang akan cari security, rasa aman, rasa tenang begitu ya. Dan nanti naik lagi love, mengasihi, dikasihi. Naik lagi nanti self-esteem, harga diri. Nah, bagaimana harus memperlakukan hidup ini, punya sikap. Naik lebih tinggi lagi adalah estetika. Bagaimana mengatur mengelola hidup sehingga berbentuk menjadi hal yang luar biasa? Filosofi. How to think tentang hidup ini. Lalu self actualization Aplikasi Melakukan apapun, gitu kan? Bukan lagi kepentingan diri tapi demi kepentingan orang lain. Maka di sini kita melihat sutra. Berapa banyak sebetulnya orang Kristen berada pada tahap awal, tahap pertama gambaran daripada Meslum. Dan Meslum tidak bicara tentang kekristenan, tentang iman Kristen begitu ya. Dia bicara secara teori umum. Tapi teori itu sudah menjangkau betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita. Karena semua sebetulnya bersumber atau apa yang kita lakukan itu dari motivasi-motivasi yang tidak kuat. Yang tidak jujur. Nah karena itulah saya kira saudara kita perlu melakukan sebuah pencarian, penjelajahan kepada diri kita. Menemukan kesejatian. Bagaimana sebetulnya sikap saudara terhadap firman Allah dan roti? Mana yang lebih utama buatmu? Jangan salah paham. Mendengar, memperhatikan, melakukan firman Allah, bukan mengabaikan roti. Justru memengajar kita mendapatkan roti yang kita makan enak di mulut, tapi enak di jiwa kita, enak di iman kita. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Wow! Indah sekali itu, saudara. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara, mesti memikirkan dengan baik-baik. Berani menomorsatukan firman lebih daripada roti. Tapi jangan, sekali lagi, tapi jangan, tapi jangan... Hanya saudara menciptakan sebuah ekstrim menjadi antirotik, bukan itu. Nah, cerminkan banyak-banyak bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang kedua kita perlu memikirkan sama-sama. Sebetulnya kita ini percaya sama Tuhan apa enggak sih? Kalau percaya sama Tuhan, seharusnya kan kita percaya pada pemeliharaan Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Kenapa jadi? Kenapa jadi? Seringkali setan punya dapat tempat di dalam hidup kita. Kenapa? Jawabannya kan harus jujur karena kita nggak percaya Tuhan atau minimum kurang percaya kan gitu. Nah oleh karena itu seseragu yang dikasi menarik sekali untuk kita memikirkan bagaimana seharusnya kita hidup percaya penuh kepada Dia. Nah kalau yang ketiga saya pikir kalau ini sudah kita lakukan kemenangan kan jadi milik kita. Siapa yang bisa lagi mengambil dari kita sehingga kita manusia ini akan orang-orang percaya ini akan kuat teguh di dalam kehidupan kita untuk bisa melewati persoalan pergumulan pertarungan yang ada. Saudara tidak perlu menjadi gelisah, saudara tidak perlu menjadi takut Karena Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita berjalan sendirian Jadi, jangan jadikan alasan lapar Entah karena puasa atau apapun Jangan jadi alasan miskin Jangan jadikan alasan belum bisa beli ini, belum bisa beli itu Jangan jadi alasan ah, karena begini, karena begitu Bukan saya, Pak Demi Istri dan anak-anak Jangan katakan begitu Kalau itu kemudian membuat kita Mempunyai alasan, argumentasi yang cukup Untuk melakukan dosa Sehingga kita akhirnya menuruti perintah setan Dan kita mendapatkan roti Taya sekali saudaraku Untuk rezekinya baik Banyak orang pergi ke Gunung Kawi Tapi sekarang Gunung Kawi sudah dipendakan Menjadi pendeta Kawi Banyak pendeta bermental Gunung Kawi Yang mau didatangin orang Bahkan dibayar orang hanya untuk Hal-hal tumpang tangan didoain yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan utuh. Maka sekarang tumpang-tumpang tangan jadi gak murah lagi. Udah mahal harganya. Ngeri kita kadang-kadang. Mau kemana kita ini, mau bagaimana kita ini. Tetapi sensitivitas tidak mungkin kita pertahankan kalau firman tidak dihidupkan utuh dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, ini menjadi penting bagi kita. Bagaimana kita menaklukkan diri, kita mengutamakan firman itu lebih dari apapun juga. Karena jadi dengan demikianlah memang kita bisa menemukan kesejatian kemenangan. Ya Kristus sudah memenangkan di atas gurun ketika dia dicobai. Sekarang kan kisaran kita, bagaimana kita muncul menjadi pemenang? Maka pemenang pertama kita bicarakan pemenang atas roti sehingga roti tidak lagi menjadi kebutuhan pertama yang menyesatkan, membuat kita telah lagi mempunyai waktu yang cukup bersekutu bagi diri mengevaluasi diri. Ya, kan? Nah oleh karena itulah saudara atas alasan juga tekanan-tekanan pekerjaan persaingan-persaingan yang ketat, jangan pula kemudian saudara melakukan berbagai cara untuk roti tadi sehingga cara-cara yang kalah, cara-cara yang tak pas pun disahkan menjadi sebuah cara yang sah demi apa? Eh ya, demi roti itu tadi yang oleh karenanya Tuhan marah-marah karena terlalu banyak orang memang cari roti. Menang sekali kalau saudara melihat dalam pelayanan Yesus. Sesudah diberikan makan lima ribu orang, Yohanes mencatat. Keesokan harinya datang lagi mereka. Yesus bilang apa? Ngapain kalian datang? Mau cari roti ya? Waduh, Yesus itu luar biasa. Orang datang yang malah diomelin. Gimana bisa? Saya kan datang, kenapa diomelin? Kenapa dimarahin? Yes, karena Yesus tahu hati mereka. Mereka datang bukan untuk firman, mereka datang untuk roti. Padahal manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman. Ternyata mereka ikut Yesus itu dari kemarin, terus mau dengar lagi kotbahnya, bukan kotbahnya, rotinya. <tuh>, Jadi mentalitas orang datang kepada Tuhan cari roti itu ya udah banyak. Ya, memang itulah mentalitas orang Kristen. Mestinya kita gak bisa begitu. Itu sebab ketika kita ngotot permintaan kita yang bukan dari Tuhan, lalu gak dapat, kita kecewa dan marah, berupa arah. Kita mulai mempertanyakan menggugat Tuhan Kenapa ini tidak jadi Maka menang atas pencobaan Harus kita mulai Dalam membangun relationship kita dengan Tuhan Ingat itu Siapapun anda seberapa hebat pun anda Relationship yang personal dengan Tuhan Itu menjadi kata kunci kemenangan iman Percaya kita di manapun kita berada Oleh karena itu saudaraku yang kekasih Sekali lagi saya harus mengatakan kepada setiap kita Periksa diri kita baik-baik Evaluasi diri kita baik-baik Apakah roti telah membuat rumah tangga kita mengalami keributan, pertikaian, perselisihan, bahkan berakhir dengan perceraian? Apakah persoalan-persoalan roti sudah membuat kita tidak jujur, korupsi, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya? Apakah persoalan roti sudah menjebak kita tegang, berkelahi dengan istri yang harusnya kita cintai? atau kita mulai mensahkan menghalalkan berbagai cara untuk menggapai nilai-nilai penting dalam hidup kita, menggapai keuangan-keuangan yang diharapkan. Apa yang terjadi? Karena itu katakanlah kepada setan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Tunjukkan dalam sikap kehidupan sehari-hari kita, firman menjadi segala-galanya dengan semangat pengabdian yang dalam dari kita. Lakukan itu maka sukacitalah hidupmu. Lakukan itu maka puaslah engkau Karena itu susrah Apa yang Ius katakan Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari firman Allah Itu gemang kemenangannya Gemang yang luar biasa Jadi artinya apa lagi Lapar bukan jadi alasan untuk kita mengambil roti Atau membuat roti dalam pengertian ya, Mau mengambil apa Yang sebetulnya bukan bagian kita Apa yang seharusnya bukan kita kerjakan Nah yang perlu kita kerjakan apa Justru bagaimana kita memberikan roti hidup? Yaitu firman Allah. Tapi tolong awas jangan salah ngerti. Lalu saudara suka-suka bagi ayat Alkitab sama orang. Tapi pelit bagi-bagi uang. Bahaya kan? enggaklah yang penting kan bukan rotinya. Tapi firmannya. Jangan gitu atuh. Jangan ngumpet-ngumpet. Atau memanfaatkan kitab Hanya saja yang mengatakan satu hal. Saudara yang sudah lama tidak mencintai Alkitab. Mau kembali baca baik-baik. Setelah yang ogah-ogahan mendengar semeluh pemberitaan firman Tuhan. Dengar baik-baik. Dia dari situ kita dikuatkan, diteguhkan, dibangunkan. Maka temukanlah kesejatian. Menang atas pencobaan. Berarti berani melakukan penolakan atas roti demi Tuhan yang hidup. Kini Tuhan melolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Saya bersyukur untuk apa bisa kami pikirkan, kami renungkan di tengah-tengah pergumunan pekerjaan kami yang masih banyak yang harus kami kerjakan. Tuhan tolonglah, mampukan kami untuk bisa memahami keindak-Mu, melakukan apa yang Kau mau supaya hidup kami seperti ketetapan-ketetapan-Mu. Di dalamnya nama Tuhan dipermulihakan. Terima kasih Bapa. di dalam nama Yesus Tuhan kami hidup, kami cek syukur dan berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Siret.